Wal-tanzir nabsul maqadda madliqat. Wa taquloh. Inna Allah wabi rujumatamalun. Bapa ibu, jamaah, solat, jihur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Jamaah muhammadiyah kabupaten banjar itu kabupaten pak ya? Kabupaten banjar. serta teman-teman pemuda Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Saya terus terang mulai mengantuk sebenarnya, karena tadi dijamu makan enak sekali di rumah Pak Abdul, Pak Abdul Gowi Tadi saya habis kambing tiga potong Pak. Jadi enak sekali tadi saya menghindari nanti dibawa makan duren maka saya harus harus menghindari sepertinya. Jadi terima kasih tadi Pak Abdul Ghoyi makanannya enak sekali. Jadi bersyukur bisa bersilaturahim dapat makanan enak. Nah sekarang kita belajar sama-sama kira-kira berbagi informasi. Jadi saya nggak berani tahu Karena di sini banyak kiai-kiai yang jenggotnya lebih panjang ketimbang saya. Jenggotnya lebih panjang itu biasanya lebih pintar, bukan lebih goblok loh ya, lebih pintar. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ingin mulai dari perkenalan dulu. Yang sederhana, saya sering selalu memulai dengan perkenalan. Kenapa? Karena banyak orang yang nanya. Nama saya itu kan Dahnil Anjar Simanjunta Nah, bagi orang-orang tertentu yang hafal etnis Batak Dan tahu marga Simanjunta Itu pasti tahu, ini kok jarang yang muslim Itu banyak Pak, di masjid-masjid Muhammadiyah, di seluruh Indonesia kan saya banyak ceramah tuh Banyak yang nanya, ini ketua umum pemuda Muhammadiyah ini mu'alaf ya? Nah, itu banyak Pak bahkan kejadian ketika saya ini Pak Pak Goi ketika saya Pak ketika waktu itu muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda saya dipikir adalah apa e, mualaf baru orang Batak Kristen yang masuk Islam nah itu pikiran itu padahal sejatinya saya Dari sononya, dari kira itu kalau bahasa orang Betawi tempat saya tinggal, ya dari sononya kakek buyut saya, kakek saya, bapak saya itu semuanya uh, aktivis Muhammadiyah. Bahkan kakek saya itu bendahara Muhammadiyah Kota Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, bendahara seumur hidup. Jadi Pak, Pak Ajis dan Bapak-Bapak sekalian, dulu kakek saya itu bendahara yang tidak pernah diganti, walaupun ketuanya, ketua cabang, cabang waktu itu, itu bisa berganti 4 kali. Jadi berarti sekitar 20 tahun Pak. Bisa berganti 4 kali, tapi bendahara nggak diganti-ganti. Kenapa? Karena di kecamatan itu kakek saya yang paling kaya. Rakek saya itu Raja Emas, Pak. Punya banyak toko emas. Sehingga ketika musyawarah cabang, tidak ada satupun yang berani mengganti dia jadi bendahara. Kenapa mengganti dia? Berarti bertanggung jawab terhadap pembiayaan Muhammadiyah di cabang itu. Sedangkan pada saat itu yang membiayai Muhammadiyah ya, kakek itu, jadi bendahara yang membiayai, kira-kira begitu, bukan yang cari uang, tapi membiayai nah itu itu bukti bahwasannya tradisi ikhlas tradisi amal, itu memang wataknya orang Muhammadiyah, dan saya pikir sampai dengan detik ini jadi saya kembali, saya bukan mu'alaf, saya mau koreksi itu, nanti supaya tidak ada yang bertanya-tanya Kemudian kedua, memang bapak saya itu Siman Juntak. Dan rata-rata Siman Juntak itu pasti Kristen. Ibu saya itu orang Aceh. Ibu saya dari Aceh, Tamiang. Dulu Aceh Timur. Saya lahir di Aceh. Lahir di Aceh. Kemudian sekolah di Aceh. Sampai kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP setengahnya. Saya pindah ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Sampai... Lulus SMP, kemudian lulus SMP Saya pindah ke Jakarta Tepatnya di Tangerang, di Banten Di Banten, sekolah sampai dengan sekarang Kemudian saya menikah Istri saya perempuan Istri saya e, Orang Semarang pak, Istri saya orang Semarang Nah, istri saya ini Anak NU Bapak mertua saya itu Kiai NU Bapak mertua saya itu Kiai NU dari Cepu nah ibu mertua saya itu ya keluarga NU dua abang ipar saya itu uh, nyantri di Tebu Ireng dulu jadi memang dari keluarga NU istri saya, dulu yang ngotot nih pak ini saya cerita, ada ibu-ibu ya di belakang banyak gak ibu-ibu? nggak banyak, berapa bu? 10 ya, ibu langsung tahu ya 10 10 ibu-ibu, ini khusus buat ibu-ibu bapak-bapak gak usah dengar jadi Dulu bu Yang paling ngotot terima lamaran saya Pada istri saya itu Justru adalah ibu mertua saya Bukan istri saya Jadi istri saya itu ragu pak Ragu kenapa? Ini mas danilnya Anak Muhammadiyah Anak Muhammadiyah ini pasti lebarannya suka duluan Kata dia Jadi lebarannya duluan Nah nanti kalau sholat subuh Pasti mas Danil itu nggak kunut Kata istri saya Nah sedangkan saya kunut Kalau saya kunut, kalau Mas Dani sholat di rumah, nggak berjam, nggak ke masjid misalnya pada subuh itu, otomatis kan imam saya adalah Mas Dani. Berarti saya nggak kunut. Katanya ke ibu mertua saya, kata ibu mertua saya, apa nggak ada masalah? Beda-beda itu bagus kok. Itu yang buat kita makin berpikir dan berdialog. Kata ibu mertua saya, kalau ibu nggak percaya ibu mertua saya ngomong gitu, nanti saya kasih nomor teleponnya ke ibu. Kemudian ibu mertua saya bilang. Tapi yang jauh lebih penting ada dua hal. Dua hal yang membuat kamu kenapa harus terima lamaran Mas Dhanil itu. karena Ibu Mertua saya. Apa saja itu? Hal pertama adalah yang harus kamu pertimbangkan. Anak Muhammadiyah itu. Itu jarang yang poligami. Jarang. Jarang bukan berarti enggak ada ya Pak. Jarang. Anak Muhammadiyah itu jarang. Saya enggak tahu kalau PDM itu. Sini bapak poligami pak. Nah, gitu bu. Kata ibu mertua saya itu, anak Muhammadiyah itu atau tokoh Muhammadiyah itu jarang yang poligami. Jarang loh bu. Bukan bukan bukan berarti nggak ada. Jarang. Memang bapak-bapak Muhammadiyah ini bu, itu paling kekurangannya itu rata-rata mimpi saja, nggak berani poligami. apalagi melaksanakannya. Coba lihat. Yang poligami itu kan cuma kiai dahlan. Dan beberapa tokoh Muhammadiyah pada generasi berikutnya apalagi generasi sekarang itu nggak ada itu yang berani poligami. Ini jangan jangan diajak debat apanya ya, syariatnya. Saya bilang jarang dan nggak berani rata-rata. Kalau lihat bapak-bapak Muhammadiyah di sini kan kelihatan kan wajah-wajah takut istri. saya kan kelihatan kok pak wajah-wajah tersiksa apa itu ibu-ibu di sana tuh senyumnya lebar kalau bapak-bapak di sini kayak tertekan untung saya habis makan kambing tadi jadi agak ini nah yang kedua apa kata ibu mertua saya kata ibu mertua saya anak muhammadiyah itu jarang yang merokok wah ini benar nih pak jarang bukan berarti nggak ada loh bu sekali lagi nah di muhammadiyah ini kan dikenal sebagai gerakan dakwah yang tanpa mazhab kan Muhammadiyah sering menyebut dirinya gitu kita ini tanpa mazhab tapi bermanhaj nah satu-satunya yang bermazhab di Muhammadiyah itu perokok perokok di Muhammadiyah itu punya mazhab jadi yang apa perokok itu masuk mazhab maliki yang tak perokok itu masuk mazhab safi'i perokok itu adalah pengikut Profesor Dr Malik Fajar, sedangkan yang tidak merokok mengikuti Profesor Dr Syafi'i Ma'arif. Jadi Maliki dan Syafi'i. Nah, jadi kalau Pak Malik itu kalau mau ngerokok, beliau keluar dari rapat misalnya lagi begini. Pak mau kemana? Mau keluar dulu. Mau kemana Pak? Mau masuk NU. Dia keluar. Dia ngerokok Pak. Jadi setelah selesai, dia masuk lagi. Sudah Pak, sudah. Saya mau masuk Muhammadiyah lagi. Jadi ketika merokok, Pak Malik jadi NU. Ketika masuk, gak merokok. Dia Muhammadiyah lagi. Ya, kira gitu. Jadi yang bermasab cuma merokok. Nah, jadi dua kelebihan itu, Bu. Nah makanya kalau Ibu saya saran, kalau boleh saran. Kalau punya anak gadis, ya nikahkan dengan pemuda Muhammadiyah. Jangan yang lain, Bu. Intinya itu, Bu, pesannya. Nah jadi saya klarifikasi supaya nanti... Gak ada lagi pertanyaan Mas Daniel ini mu'alaf ya dan Nama saya memang Dahnil Anzar Simanjuntak Nah Simanjuntak itu biasanya marga dari orang-orang Batak yang memang rata-rata non muslim Rata-rata Kristen di Toba sana Baik Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan pemuda Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya uh, ingin menyampaikan satu hal saja terkait dengan yang selama ini menjadi apa simbolisasi kita sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar dengan semangat tasdid yaitu kita sering menyebut Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam berkemajuan atau kalau dalam bahasa Inggris kemarin tuh dicari padanannya Islam progresif itu di padanannya kemarin tuh sempat dicari apa sih tepatnya berkemajuan itu dalam bahasa Inggris. Namun ternyata kemudian uh, padanan yang paling tepat dianggap adalah progres Islam progresif. Nah, Islam berkemajuan ini apa sih itu? Ini barang jenis apa? Seperti apa gambaran Islam berkemajuan itu? Saya mau mulai dari perspektif sejarah dulu. Watak Muhammadiyah kalau kita lihat dari e, watak pendiri Muhammadiyah yaitu e, Kiai Dahlan, walaupun e, perlu di apa disimpan dalam benak kita masing-masing ya tentu Muhammadiyah bukan Dahlanisme, Muhammadiyah bukan apa e, bukan seperti e, tarikat. Atau organisasi lainnya Yang menjadi pengikut Tunggal e, Seperti Tokoh-tokoh ulama tertentu Yang jelas Muhammadiyah adalah Pengikut Muhammad, kira-kira begitu Nah, kalau kita Lihat dari sisi Sejarah saja Yang paling menonjol Untuk menjelaskan apa yang disebut Dengan e, Berkemajuan yang dimaksud Muhammadiyah Itu Kita paling sering dengar istilah teologi Al-Ma'un atau Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Satu lagi yang sebenarnya lebih jarang kita bahas yaitu teologi Al-Asr atau surat Al-Asr. Nah, dua-dua ini menurut saya itu menjadi simbol penting. E, simbolisasi pemaknaan berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Bahkan Imam Syafi'i itu bilang kalau andaikan tidak ada surat-surat Al-Quran yang lain atau ayat-ayat yang lain, surat al asr itu cukup untuk menjelaskan tentang Islam itu sendiri. Jadi surat yang singkat, pendek gitu. Bahkan Imam Syafi'i itu menyebutnya andaikan Andaikan tidak ada surat-surat lain, ayat-ayat lain, surat al asr itu, itu cukup menjelaskan bagaimana Islam itu seharusnya. Nah, Kiai Dahlan menerjemahkannya lebih lebih apa? Lebih maju menurut saya. Coba bapak ibu perhatikan inspirasi Kiai Dahlan. Tentu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pan-islamisme yang dimotori oleh Jamaluddin Al-Afghani kemudian Muhammad Abduh itu mereka menjadi simbol simbol pembaharuan Islam. Sebutlah beberapa tokoh yang menjadi uh, pembaharu Islam. Jamaluddin Al-Afghani kaya akan konsep-konsep gerakan Islam. Makanya yang menonjol dari Jamaluddin Al-Afghani dalam uh, Pembaharuan Islam itu adalah gerakan politik. Jamaluddin al mendorong gerakan politik. Maka lahir gerakan-gerakan politik. Sedangkan Muhammad Abduh dalam peran-perannya mendorong pembaharuan Islam. Lebih parsial dia fokus pada bidang pendidikan. Nah, Jamaluddin al melahirkan konsep-konsep gerakan politik Islam. Sedangkan Muhammad Abduh. lebih fokus pada pendidikan Islam. Jadi, pembaharuannya pada pendidikan-pendidikan Islam. Nah, ada lagi tokoh pembaharu Islam yang juga fokus pada akidah, yaitu Muhammad Wahab. Maaf, apa? Yang di, kita sebut sebagai Wahabi-Wahabi itu. Orang menuduhnya Wahabi itu. Muhammad Abdul Wahab. Ya. Nah, beliau itu fokus pada akidah. Jadi, pokoknya uh, perlawanannya itu yang Purifikasinya itu pada ibadah Nah purifikasi ibadah yang semurni-murninya kira-kira begitu Nah tokoh-tokoh ini parsial melakukan Gerakan-gerakan pembaharunya Jamaluddin al-Afghani fokus pada gerakan politik Islam Kemudian Muhammad Abduh pada pendidikan Kemudian hmm. eh, Muhammad Abdul Wahab fokus pada akidah Sehingga eh, Aqidah yang kemudian diinstitusionalisasikan dalam bentuk negara ya, yang kita gambarkan ya Saudi Arabia itu. Nah perlawanannya terhadap praktek-praktek bid'ah dan segala macam. Nah itu yang yang menonjol dari tiga tokoh itu. Tapi bagaimana kemudian Kiai Dahlan? Apakah kemudian Kiai Dahlan terpengaruh secara apa? Secara langsung? Atau mencontek atau menduplikasi secara langsung Dari tiga orang ini Nyaris Kiai Dahlan Menggerakkan gerakan pembaharuannya Itu dalam wajah yang berbeda sekali Makanya satu hal misalnya Coba lihat produk-produk konsepsional Dari Kiai Dahlan mendorong gerakan Muhammadiyah Itu nyaris sulit kita temukan Kenapa? karena dalam beberapa literatur dalam penelitian kiai dahlan itu menterjemahkan gerakan muhammadiyah itu dalam bentuk praksis keagamaan praksis keagamaan itu dia menjadi gerakan makanya kita sering menggunakan istilah gerakan dia menjadi satu aksi jadi ayat alquran surat alquran yang absolut itu yang sebutlah normatif dari ayat Al-Quran absolutisme dari ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran itu itu kemudian dipraksiskan oleh Kiai Dahlan sederhananya begini kenapa kemudian dalam pengajian Al-Ma'un itu Kiai bisa mengulang berkali-kali Sampai kemudian semuanya Merasa bosan, kemudian Nanya, kita sudah paham Kiai, kita sudah paham sekali Terkait dengan surat ini Tapi yang ditagih Kiai adalah hey, Kalian sudah melakukan apa, kira-kira begitu Terkait dengan surat ini Saya mau katakan Kiai Dahlan Memahami eh, apa, Mengahami Islam Itu sebagai praksis Keagamaan Dia harus berubah menjadi gerakan Atau seringkali Kiai Dahlan menyebut kita nah, Islam itu adalah perbuatan Bahasa-bahasa begitu Islam itu adalah amal saleh Kan sering gunakan istilah-istilah begitu Makanya kemudian Semua yang dibuat oleh Muhammadiyah Disebut sebagai amal usaha Jadi praksis Nah di tengah itu ada kekurangan Kiai Dahlan? Ada, ada. kekurangan Kiai Dahlan Kiai Dahlan tidak seperti Jamaluddin Al-Afghani Yang bikin konsep pemikiran macam-macam tentang gerakan dan gerakan politik Islam Kiai Dahlan tidak seperti Muhammad Abduh Tapi karya Kiai Dahlan itu sampai dengan 105 tahun Berdasarkan tahun Masehi, 108 tahun berdasarkan tahun Hijriah Itu masih eksis hari ini karyanya dimana-mana jadi praksis gerakan bayangkan Bu, Kiai Dahlan gak ngajarin, kalian sudah hafal gak al-ma'un ini, kalian sudah paham gak, yang disebut paham oleh Kiai Dahlan, kalian sudah kerjakan gak, kalian sudah amalkan gak, nah itu yang disebut Kiai Dahlan memahami Islam secara praksis, dia jadi gerakan Nah itu yang kemudian kalau kita baca Tafsir Al-Azhar itu eh, apa, eh, Buya Hamka itu Tadi juga saya sampaikan Buya Hamka itu misalnya menerjemahkan Surat eh, Al-Azhar itu bisa dalam tiga Dalam empat Dalam empat pemahaman sederhana Pertama Sebagai manusia punya dimensi iman Kata Buya Kemudian kedua ada dimensi Uh, apa amal saleh kemudian ketiga ada dimensi uh, tausiyah kebenaran kemudian keempat ada dimensi tausiyah kesabaran jadi kalau ngerujuk tadi saya kembalikan uh, dalam konteks teologi al maun begitu ekspresi keimanan ekspresi tauhid ekspresi tauhid yang Perlu diwujudkan itu harus Diekspresikan dalam bentuk perbuatan Nah iman itu Harus diekspresikan dalam Perbuatan, nah itu yang kemudian Diterjemahkan oleh eh, Buya Hamka sebagai Amal saleh Ini Harus ada amal saleh Atau kalau kita sekarang amal usaha Jadi terjemahan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dipisahkan antar amar ma'ruf dengan nahi mungkar, itu nggak ada tuh konsep dipisahkan amar ma'ruf dengan nahi mungkar kan ada kritikan begini Muhammadiyah ini kurang nahi mungkar anda nggak mungkin bisa melakukan nahi mungkar kalau tidak melakukan amar ma'ruf jadi ada, ini Muhammadiyah nggak kurang amar ma'ruf Muhammadiyah ini umurnya saja sudah 105 tahun Pak. 105 tahun banyak kebajikan, banyak kearifan kearifan yang lahir dari dari Muhammadiyah sebutlah ketika menerjemahkan uh, surat uh, Al-Ma'un itu sebagai praksis gerakan, dengan kemudian lahirlah rumah sakit lahirlah panti asuhan lahirlah sekolah dan sebagainya itu itu pada era itu itu nyaris belum ada sama sekali yang sekarang jamak kita lakukan jamak dilakukan oleh semua umat Islam sekolah rumah sakit pengolahan rumah sakit kemudian eh, apa eh, pelaksanaan ibadah tata cara ibadah semuanya dulu dilakukan dan diinisiasi oleh Kiai Dakwat yang sekarang semua orang melakukan itu misal sebutlah pelurusan arah kiblat kemudian sekolah islam yang juga mengajarkan ilmu umum kemudian sebutlah pengelolaan jakat yang profesional dilembagakan semuanya pada era itu Di dunia Islam khususnya di Indonesia itu belum populer tapi yang menginisiasi Kiai Dahlan jadi beliau itu menerjemahkan seluruh ajaran normatif Islam itu dalam praksis makanya kita jarang sekali menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi, kita malah lebih sering menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan nah berkemajuan itu misalnya kalau kita kutip surat Al-Asr itu ada dimensi waktu di situ, ada dimensi misalnya menghindari keburukan perasaan rugi di, di uh, surat itu sama dengan Al-Ma'un tapi ada yang nggak merasa rugi tapi untung siapa mereka ya, mereka yang saling mengingatkan Antara satu dengan yang lain. Kemudian saling sabar. Itu yang kemudian tadi dalam terjemahan uh, apa Buya Hamka menyebut ini ada tausiyah kebenaran. Nah tausiyah kebenaran itu, itu bisa disampaikan dalam bentuk pesan-pesan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tausiyah kebenaran itu harus disampaikan dengan semangat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tadi. Ketika semangat amar Ma'ruf nahi mungkar itu sudah diakselerasi, sudah kita laksanakan dengan maksimal, baru kemudian terakhir itu adalah tausiah kesabaran. Nah, untuk melakukan praksis gerakan itu semuanya, maka muhammadiyah harus punya instrumen yang berkemajuan. Apa instrumen berkemajuan? Ada tiga pak, yang paling penting. pertama tentu tadi disebut iman nah dalam bahasa lain kita sebutlah tauhidnya murni arah pemahaman gerakan islam itu kan dia dari sisi ibadah mahdoh dia melakukan pemurnian semurni murninya di sisi ibadah mahdoh nih pak jadi jangan sampai nanti yang ibadah khairumahdoh ada tambahan segala macam itu sebut bid'ah nggak ada bid'ah di di luar ibadah mahdoh Iba, di ibadah i, apa bidah hanya di ibadah Mahdo ini nanti kan apa namanya berlebihan kadang-kadang ada beberapa kelompok yang kemudian mendompleng Muhammadiyah gitu ya yang membid'ahkan semua orang semuanya bidah bapak pakai peci bidah bapak pakai itu kan udah apa sudah keluar dari tem yang kita pahami di muamalah di sosial Semu yang diusung Muhammadiyah tentu adalah kreativitas Yang diusung Muhammadiyah adalah inovasi Dalam konteks muamalah Dalam konteks ibadah mahdoh Yang diusung Muhammadiyah adalah purifikasi ini pengulangan Yang diusung di ibadah itu purifikasi, pemurnian Jadi pemurniannya itu dalam konteks ibadah mahdoh Muamalah harus inovasi. Nah, maka kemudian purifikasi yang dilakukan Muhammadiyah ini dalam konteks tauhid sebenarnya. Tauhidnya harus murni. Jangan tauhidnya dikotori oleh sikap-sikap syirik, sikap-sikap apa? tahayul, bid'ah dan macam-macam itu. Supaya tauhidnya murni. Nah, Ini instrumen awal maka dakwah Muhammadiyah itu harus mengarah pada yang disebut dengan berkemajuan itu pada tauhid yang murni. Umat Islam itu tauhidnya harus murni. Ketika mereka punya tauhid murni hanya bersanding hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Murni tauhidnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ahlaknya baik Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya sitir misalnya saya suka senang sekali menyitir hadis yang singkat ini. Rasul ditanya, Madin ya Rasul. Rasul jawab singkat saja, adin Ad Agama itu adalah ahlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada yang apa? Ada yang keliru. Misalnya begini, beragama itu harus integrasi. antara syariat dan akhlak, antara tauhid, syariat dan akhlak. Atau kita kalau kita urutkan tauhid, akhlak dan syariat. Jadi kalau beragama dia surplus syariat, itu justru berbahaya. Saya berikan contoh begini. Pak, ibu-ibu sekalian, tadi saya salat ke sini pinjam sarung Abdul Ghani misalnya, saya pakai sarung tapi enggak pakai baju tapi enggak pakai celana saya pakai sarung tapi pusar saya tertutup dengkul saya tertutup, secara syariat sholat saya sah enggak? secara syariat sholat saya sah saya enggak pakai baju, saya enggak pakai celana saya jadi imam misalnya. secara syariat sholat saya sah tetapi secara ahlak tentu bermasalah Justru sholat dengan cara memenuhi syarat-syarat minimal syariat itu Akan kemudian menciptakan kekacauan di sekitar kita Di lingkungan kita Ya orang akan mikir ini orang gila dari mana Apalagi kalau badannya punya banyak panu kan Pak, di belakangnya Orang malah bingung ini apa Jadi menciptakan kekacauan di sekitar jamaah Begitulah kira-kira kalau orang beragama Itu menggunakan syariat saja sebagai landasan utamanya tanpa dibekali tanpa di frame gitu tanpa dibingkai dengan akhlak yang baik dengan husnul kholuk tadi jadi kalau kita bersyariat saja justru kemudian syariat itu tanpa akhlak itu bisa membuat kekacauan jadi agama tidak mungkin ya menggunakan syariat secara surplus tanpa ada ini saya menggunakan istilah surplus kenapa karena tidak ada kendali akhlak tidak ada kendali tauhid saya mau kenapa katakan begitu karena negeri ini itu punya banyak cerdik pandai negeri ini itu punya banyak orang-orang cerdas tapi negeri ini itu kekurangan orang-orang yang berakhlak mulia pak Orang-orang kampus itu kurang pandai apa? Banyak sekali negeri ini orang pandai. Kita punya banyak profesor-profesor pandai, kita punya banyak profesor-profesor ahli agama. Kita punya banyak profesor-profesor ahli sains dan segala macam. Tapi atau ahli sosial. Tapi kemudian kita kekurangan profesor orang-orang cerdas politisi yang punya akhlak yang baik. Kita cuma kekurangan itu atau bahasa apa bahasa kerennya yang integritasnya tinggi. Bapak bayangkan korupsi bisa di mana-mana. Padahal sholatnya nggak nggak pernah lepas. Setiap tahun naik haji, setahun apa uh, setahun bisa tiga kali umroh. Tapi korupsi jalan terus, pak. di kampung saya di tempat saya tinggal dekat tempat saya ngajar di kampus saya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa itu ada penguasa dia penguasa anaknya penguasa dinastinya luar biasa ketika dia meninggal pak dan semuanya tahu korupsinya seperti apa itu ketika dia meninggal yang nyolatin dia itu banyak sekali yang nyolatin dia itu banyak sekali Oh, kok aneh ini orang satu apa itu kasih ekspresi kasih apresiasi terhadap orang yang apa kita semuanya tahu banyak menindas dan memakan uang rakyat tahu Bapak kenapa yang sholatin banyak sekali karena setiap yang nyolati Abis sholatin dikasih duit 100.000 Bapak mungkin saya nggak tahu di Kalimantan Selatan ini ada nggak kalau habis salat jenazah kita diglopin saya gak tahu di Kalimantan Selatan ada nggak? ada pak ya ada di tempat saya di Banten sana itu ada pak, banyak habis sholat jenazah itu di amplopin coba misalnya mas yang muda aja mas Afgan meninggal contoh nih ya mas Afgan meninggal, kan kalau meninggal pasti ya, jangan khawatir kalau meninggal itu pasti, tinggal waktunya aja besok atau kapan katakanlah besok mas Afgan meninggal beneran lagi ya. Contoh Mas Afghan meninggal, kemudian kita umumkan, misalnya ketua umum mengumumkan siapapun yang menyolatkan Mas Afghan dapat duit 100.000 ribu. Pak saya yakin masjid ini akan ramai. Nah, itu apa ada shiftnya itu pak? Bayangkan, maksud saya Tuhan saja dibohongi pak, apalagi kita. Tuhan saja disogok, apalagi kita. saya mau katakan apa, ada akrobat syariat kan ada hadis yang bilang kalau yang menyolatkan itu lebih dari tiga apa, tiga syaf maka surga jaminannya kira-kira gitu maka dia bikin syaf banyak-banyak pakai esif banyak-banyak di kuburannya itu yang ngaji banyak sekali pak gak berhenti-berhenti selama sebulan itu Tahu bapak kenapa? karena yang ngaji di situ dibayar 300.000 setiap jamnya. Wah, rame. Udah tahu Banten banyak yang nganggur kan? Oh, ya sudah. Yang bisa ngaji pada ngaji di situ. Yang nggak bisa ngaji juga pada ngaji aja di situ. Toh gak ada yang koreksi kan? Nah, saya mau katakan Bapak bayangkan LGBT saja. Itu ada yang bisa mencari dalilnya untuk menghalalkan praktek itu. Itu yang saya sebut akrobat syariat. Ketika beragama tidak menghadirkan ahlak, dia akan melakukan akrobat syariat. Gak ada tuh lagi apa-apa, semakin pintar dia, semakin gampang dia cari dalil untuk menghalalkan satu tindakan. Ketika beragama, apa ahlaknya absen. Nah, ini yang jadi tantangan kita sekarang di Indonesia. Jadi yang berkemajuan itu, bapak ibu sekalian. Sesungguhnya bukan simbol-simbol. Ini simbol-simbol apa? bangunan fisik yang modern, bukan kita punya apa? gadget yang bagus, kita punya mobil yang bagus. Sesungguhnya simbol-simbol berkemajuan itu bukan di situ. Simbol berkemajuan terletak pada akhlak yang anggun itu, yang baik itu. Sebut begini. Apakah Rasul dulu meninggalkan simbol-simbol kemajuan itu dalam bentuk fisik? coba lihat Fir'aun Fir'aun itu meninggalkan piramida yang menjadi tujuh keajaiban dunia piramida itu di era itu tentu adalah satu bangunan yang sangat maju punya arsitektur yang maju sekali, bisa dibangun seperti itu, coba lihat Raja Cina yang membangun tembok Cina nah, pada era itu, itu luar biasa coba lihat Borobudur Pada era itu tentu baru itu luar biasa bahkan sekarang saja kita masih terkagum-kagum kok bisa baru itu dibangun seperti itu dengan tempelan batu segala macam pasti ada teknologi ada teknik ada perhitungan matematis dan segala macam artinya kan maju luar biasa Rasul ninggalin apa pak dalam bentuk fisik-fisik seperti itu nggak ada Rasul nggak meninggalkan apa-apa dalam bentuk fisik seperti itu bangun fisik itu Atau empat khalifah kita itu meninggalkan apa dalam bentuk fisik-fisik itu? Kan yang paling menonjol apa? setelah empat khalifah kita itu tentu Berikutnya kan politiknya kental sekali Mereka punya model-model khalifahan versi mereka masing-masing Tapi saya mau katakan apa? Tidak meninggalkan simbol-simbol fisik Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah ahlam yang baik Umar Sosok yang tegas luar biasa Tapi ahlaknya tinggi Seorang Abu Bakar Yang orang yang bijaksana Tapi ahlaknya juga tetap tinggi Tegas tinggi ahlak Apalagi Rasul, Utsman, Ali Punya ahlak yang tinggi Mereka memimpin dengan ahlaknya Nah hari ini kita kehilangan itu Yang disebut maju Kita seringkali terfokus pada ukuran-ukuran fisik. Ukuran-ukuran fisik itu menjadi ukuran kita. Anak-anak kita disebut maju kalau nilainya bagus. Bukan kalau dia tahu cara ngantri yang baik, dia tahu cara buang sampah yang baik. Bahkan, Bapak-Ibu sekalian, seorang ahli ekonomi peraih Nobel, Joseph Stiglitz, nyebut begini. Modernization not about tool of productions. Modernisasi itu bukan tentang alat-alat produksi yang berubah To be modernized, jadi lebih modern Tapi modernisasi katanya, yang disebut dengan maju Itu tentang perubahan cara berpikir Jadi kalau saya simpulkan yang disebut dengan maju Itu letaknya di sini, letaknya di sini Pak Letaknya di kepala kita, di pikiran kita Letaknya di hati kita, letaknya di ahlak kita Bukan simbol-simbol itu Jadi orang Muhammadiyah jangan sampai keliru Yang disebut dengan berkemajuan itu Bukan pada simbol-simbol itu Kemajuan itu terletak Makanya sering Muhammadiyah itu paling suka Menggunakan istilah peradaban Karena peradaban yang bangun itu manusia Yang dibangun Yang disebut dengan maju Itu manusianya Karena manusia yang maju Pasti memproduksi alat-alat produksi Yang juga maju Bukan alat produksi yang maju Tapi manusia yang nggak maju Sekarang banyak begitu pak Sederhana Sekarang banyak orang punya Ini pak HP modern-modern Semua orang pakai sosial media Tapi Otaknya kosong Hatinya kosong nggak maju hatinya nggak maju kepalanya Apa yang terjadi pak? Semua informasi yang diterima Share Entah mana sumbernya Entah dari mana asalnya Semuanya pokoknya menarik Share Isinya fitnah entah apa pokoknya share Bahkan saya perhatikan Ada grup-grup saya di apa Sama-sama dosen nih pak isinya Profesor, doktor Tapi tukang share Maksud saya share hal-hal yang sumbernya Enggak jelas, kalau di share itu sumbernya Jelas, bisa dipertanggungjawabkan Enggak apa-apa, membagi ilmu Tapi membagi sesuatu yang sumbernya Enggak jelas itu kan fitnah namanya itu kan memproduksi fitnah kemana-mana, memproduksi kebodohan kemana-mana, nah kita sekarang begitu, itu contoh pak, contoh bahwasanya kemajuan simbol-simbol berkemajuan dipakai oleh orang-orang yang tidak maju, ini namanya smartphone maka yang make juga seharusnya smart people, smart person Tapi yang make yang nama barangnya ini smartphone, yang pake apa pak? Yang pake itu saya nggak tega ngomongnya. Yang yang pake itu justru nggak smart. Full people, full person, orangnya bodoh. Jadi menser. nggak jelas ini I, apa namanya hadisnya kayak apa share pokoknya semuanya share ada informasi apa share nggak tahu kita sumber informasinya apa Nah itu simbol-simbol berkemajuan yang kemudian digunakan oleh-oleh orang-orang yang nggak berakhlak nah yang ketiga apa Pak simbol-simbol kemajuan itu syarat syarat berkemajuan itu yang ketiga ya ilmu pengetahuan nah makanya semangat muhammadiyah adalah menghidupkan tradisi keilmuan tradisi keilmuan tapi tauhidnya murni, ahlaknya baik, kemudian ketiga ilmu tinggi ilmunya harus tinggi Coba tadi saya kembalikan kepada contoh Rasul, Rasul nggak meninggalkan apa-apa Para khalifah para kekhalifahan berikutnya Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya Itu juga tidak banyak, walaupun ada Beberapa yang kekhalifahan Setelah uh, uh, Kulafur Rosidin. Simbol-simbol fisik bangunan Tapi apa yang paling menonjol di era itu Yang paling menonjol di era itu Adalah ilmu pengetahuan Dimana Ibn Sina Lahir di era itu Di mana Al-Farabi lahir di era itu, Pak? Di kapan Al-Zabar lahir di era itu? Kapan Abu Yusuf ahli ekonomi itu lahir pada era itu? Mereka lahir pada era-era di mana ilmu pengetahuan, di mana dunia Islam disebut masuk era pencerahan, enlightenment, sedangkan barat pada saat itu masuk era dark, kegelapan. Setelah pas, setelah perang salib terbalik, Pak. Kita masuk Dark Age era kegelapan bu, dan Barat masuk enlightenment, pencerahan. Barat tinggalkan gerejanya, doktrin-doktrin mereka tinggalkan karena misalnya apa tragedi Galileo Galilei yang dihukum oleh oleh gereja gara-gara berbeda tesis dengan gereja. Pak kalau Islam kan berbeda perspektifnya adalah Alquran pasti kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kemudian kita meninggalkan Al-Quran, kita masuk era-era dark Age, sedangkan Barat masuk era-era enlightenment, pencerahan, mereka sebut aflarung, renaissance, dan sebagainya kita sampai sekarang peletak fondasi dasar ilmu pengetahuan siapa? tokoh-tokoh Islam itu siapa yang mengembangkan? Barat, makanya semua ilmu kita hari ini Pak itu ilmu-ilmu Barat semuanya Nah ilmu pengetahuan di tradisi Muhammadiyah ini harus dihidupkan nah, Jadi syarat tiga ini penting Yaitu tauhid yang murni, ahlak yang baik Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian Ini tadi adalah Watak berkemajuan seperti apa Berikutnya adalah dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan itu sekarang Kita sesuaikan dengan kekinian Selain dakwah yang praksis tadi Memproduksi amal usaha, memproduksi amal saleh yang terus menerus Nah sekarang kita punya tantangan yang berbeda lagi Belakangan ini kita berhadapan dengan tantangan persatuan umat Yang bercerai-berai, di satu sisi. Tapi di sisi lain, kita berhadapan dengan fakta sulit menemukan mana yang sesungguhnya makna bersatu, mana yang sesungguhnya makna tidak bersatu. Atau sebutlah, kita sulit sekarang menemukan mana yang benar sebenarnya. Atau kalau kita baca Al-Quran sekarang ini yang paling tepat salah satunya itu surat Al-Baqarah ayat 11 itu. A'udzu wa idza qillalahum latufsidu fil aq qulu innaman nahnu muslimun. Kalau kita apa kalau kita bilang begini, eh kalian tuh jangan melakukan kerusakan dong di Indonesia ini. Saya saya apa saya jelaskan sudah atau hei kalian jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wa idza qillalahum latufsidu fil aq kita persempit, eh kalian jangan melakukan kerusakan di Indonesia ini. Mereka kan bilang Pak Koluin nama Nahnu nggak kok, kira-kira gitu ya. Saya ber, apa, saya permudah terjemahannya, nggak kok kita, kami justru melakukan perbaikan. Pak orang politisi-politisi kita itu nggak ada satupun yang merasa mereka itu melakukan kerusakan. Mereka selalu bilang mereka melakukan perbaikan. Yang satu kampanye misalnya sedikit sedikit ini kalau ada orang yang sedikit sedikit ngomong agama semua segmentasi kehidupannya dia dekatkan pada agama nah ini kelompok ekstremis nah, ini kelompok anti toleransi tapi sisi lain ada orang yang berusaha merawat toleransi segala macam nah itu tuduhannya pun berbeda oh ini kelompok liberal jadi semuanya saling tuduh pak. Semuanya saling tuduh Saya ini paling banyak jadi korban begitu pak Kenapa? Karena umat kita memang Muhammadiyah itu adalah umatan wasaton Umat tengahan Kita Muhammadiyah itu nggak pernah berdiri Di Parti apa Afiliasi satu kekuatan politik Tidak sama sekali Muhammadiyah itu nggak pernah berdiri Pada satu afiliasi politik Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu jarang sekali itu menjadi follower ini kan ada pengikut Habib Rizik, ada pengikut Anis ada pengikut Jokowi ada pengikut Ahok pokoknya pak, kalau bapak kritik Jokowi, bapak dituduh pengikut Anis atau pengikut Prabowo kalau bapak kritik uh, Habib Rizik, bapak dituduh pengikut Jokowi Pokoknya semuanya saling tuduh, Pak. Saya itu kena korban tuh, Pak. Kalau saya kritik Habib Rizik yang ngamuk adalah pengikut Habib Rizik. Saya kritik Jokowi yang ngamuk adalah uh, pengikut Jokowi. Kritik Prabowo ngamuk tuh apa Prabowo? Kritik padahal Muhammadiyah itu nggak pernah berdiri pada afiliasi follower-follower itu. Kalau salah sih Pak Jokowi ya dikritik, kalau benar dipuji. Yang lain juga begitu. Nah, tapi coba lihat politik kita, itu polarisasinya luar biasa, pak. Seolah-olah kita nggak boleh berdiri independen. Jadi di negeri ini seolah-olah orang tuh nggak boleh independen. Kalian harus jadi pengikut Jokowi atau pengikut Prabowo. Kalian harus ngikut Habib Rizik atau pengikut yang lainnya. Nggak boleh yang independen, pak. Ada yang sakit dengan suasana politik kita. Nah apalagi 2018, 2019 ini Maka Nalar sehat ini penting sekali Hati-hati Dengan suasana seperti ini Saya, Pak Haidar Pak Haidar itu selalu Wanti-wanti terkait dengan ini Mas Daniel harus ikut ingatkan Kondisi seperti ini Karena kita tidak tahu Siapa yang sedang bermain apa Dan siapa yang sedang mempermainkan apa? Kita ini punya dua kutub segala, ada kutub ekstremis agama, ada kutub ekstremis toleransi. Ini dagangannya dua-duanya gitu. Sedangkan kita yang tengahan itu serba kesulitan. Kutub ekstremis agama berbahaya, kutub ekstremis toleransi juga berbahaya. Nah Muhammadiyah kan selalu bilang kita umatan Wasaton, kita tengahan. Kita bisa mengkritik yang kanan Kita juga bisa mengkritik yang kiri Kita bisa berteman ke yang kanan Kita juga bisa berteman pada yang kiri Yang diusung oleh Muhammadiyah secara politik Itu adalah nilai Nah ini yang harus hati-hati Jamaah Muhammadiyah Terutama ini juga di Kalimantan Selatan Terutama di Banjar Nah sulit kita menemukan Mana yang benar Mana yang Salah, makanya disinilah waktunya Al-Quran bilang Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah Dan jangan bercerai berat Nah lantas dari mana Berpegang teguh pada agama Allah ya? Pada Al-Quran dan As-Sunnah Nah karena kita berjamaah Dengarkan Situasi apalagi yang terkait dengan istihad Kondisi politik, peta politik Kondisi keumatan Dengarkan pak Yang disampaikan, yang di PP nggak mungkin Haidar Nasir misalnya Atau tokoh-tokoh Muhammadiyah Itu ingin menjebak umat Itu nggak mungkin Nah, jangan sampai kemudian Umat Muhammadiyah atau jamaah muhammadiyah silau dengan heroikisme heroikisme yang muncul belakangan ini dengan hoax hoax yang muncul belakangan ini sekarang jalur memper apa, jalur kita untuk memper erat jamaah atau istilah saya itu takliful qolub mengikat hati antar jamaah itu harus terus dilakukan nih sekarang kalau enggak pak mohon maaf saya banyak keliling ke beberapa daerah banyak jamaah-jamaah kita yang disusupi, banyak orang yang nggak tahu akhirnya ideologi Muhammadiyah itu karena kita nyaris sangat terbuka ini Muhammadiyah ini kan terbuka sekali Pak akhirnya macam-macam itu kita disusupi macam-macam kita disusupi banyak hal, tiba-tiba misalnya ada yang tertangkap terkait dengan satu gerakan ini kita nggak tahu apakah itu nyusupin dari negara itu sendiri atau dari mana, kita nggak tahu tapi karena sangkin terbukanya Muhammad, ya, kita mudah disusupi itu, nah oleh sebab itu merapatkan barisan jamaah ini penting untuk menjaga yang kita masuk dengan Islam berkemajuan tadi kalau enggak pak ini, kalau bapak ibu lihat, perhatikan kondisi politik Indonesia hari ini itu begitu pak ada orang yang mau menggunakan muhammadiyah gitu ya supaya rasa aman kemudian bisa apa melakukan banyak hal karena uh, secara politik karena secara jamiah dan jamaah muhammadiyah itu kuat sampai ke bawah sehingga kalau dia terjadi apa apa ada ada jamaah dan jamiah muhammadiyah yang yang apa yang membantu Sekarang Orang bisa tiba-tiba Seolah-olah membela Islam Tapi sejatinya Seperti tadi saya bilang Dia sedang melakukan kerusakan Itu banyak Pak Seolah-olah Sekarang bisa tiba-tiba umat kita Itu silau sekali Dengan orang yang selama ini nggak pernah ngomong Islam Tapi tiba-tiba karena situasi politik seperti ini Dia ngomong Islam itu dilulukan oleh umat Selama ini kita tahu nggak pernah Ngomong Islam pun nggak pernah Apalagi ngomong politik Islam Itu enggak pernah Tapi kemudian karena situasi politik Pendulumnya sedang bergerak ke pendulum umat Islam Maka dia pun bergerak ke arah itu Dan umat mudah terperdaya Nah itulah kenapa penting kita ingat lagi tuh pesan Hos Chokro Aminoto. Hos Chokro Aminoto itu bilang begini. Lepas kontra apa ada kita yang enggak sepakat misalnya dengan Hos Chokro Aminoto, tetapi pesan Hos itu bagus. Hos Chokro Aminoto itu bilang semurni seorang aktivis Islam itu harus punya tiga pemahaman yang baik, atau punya semangat atau nilai yang Baik, apa itu? Mereka harus menjadi orang yang punya semurni-murninya Tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasat. Nah, umat Islam, terutama orang Muhammadiyah, satu, dua, itu oke, Pak. nggak ada masalah. Murni Tauhidnya tinggi ilmunya. Tapi yang tiga ini, Pak. Yang ketiga ini, kadang-kadang kita keteter. kadang-kadang kita mudah terperdaya sepintar-pintarnya siasat dalam suasana seperti ini Muhammadiyah itu harus pintar siasatnya kalau Ibnu Taimiyah bilang politik itu kan adirasatuddin dunia politik itu kan dalam rangka menjaga agama dan mensiasati dunia nah, ini kadang-kadang orang Muhammadiyah melihat politik pakai kacamata kuda dan Ini bukan saya menghina kuda pak ya, maksud saya kalau kuda itu kalau dikasih kacamata dia nggak bisa ngelihat kanan kiri pak, cuma ngelihat ke depan. Ini jadi saya mohon maaf kalau ke kuda tersinggung. Jadi maksud saya ketika kita kita pakai kacamata kuda kita ngelihatnya lurus saja. Sedangkan politik itu jijak. Bapak Ibu sekalian menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. dengan ketua umum pemuda Muhammadiyah itu berbeda tuh dengan orang biasa yang bisa ngelihat lurus saja yang bisa teriak dengan apa dengan gampang buat bilang ini ABC itu saya enak ya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah itu banyak yang tahu tapi banyak juga yang nggak bisa diungkapkan kepada publik nah makanya itulah pentingnya jamiah itu pak jamaah itu agar jamaah itu ikut mendengarkan karena kami pasti punya perspektif nah ini yang kadang-kadang karena jamaah kita sangat terbuka dan semuanya merasa pintar kemudian menganggap wah ini yang dilakukan Haidar Nasir ini nggak tegas kita ini yang dilakukan Dahnil Anjar Simanjuntak ini nggak benar ya padahal tadi ad-dirasatuddin asiasat dunia sepintar-pintarnya siyasat itu penting dan memimpin organisasi sebesar ini itu butuh itu. Dan jamaah itu penting sekali memahami apa strategi dakwah kemudian pendekatan dakwah. Nah, semangat ini yang terus harus kita rawat. Islam berkemajuan Dan tentu nalar yang sehat harus tetap dijaga untuk melihat kondisi keumatan dan politik hari ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.